Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahibabirahmatillah adadama fi ilmi Allah Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Allah Wa ala alihi wa sahbih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu biha lana futuhal arifin Wa tafaquhuna biha fid din wa ala alihi washabbihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini bisa kembali bertatap muka, duduk bersama sama-sama cari ilmu Di majlis ar raudah ini Semoga kita semua Malam hari ini mendapatkan tambahan ilmu Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu yang bermanfaat Bagi diri kita Keluarga kita dan umat Islam Dimanapun berada Dalam kehidupan dunia maupun akhirah Amin Allahumma Amin Ya mulai rabu kemarin saya mau juluki teman-teman saya yang hadir di pengajian sini, maupun yang streaming dengan kata sahabat. Jadi saya kalau nyapa Bapak ibu sekalian di majlis ini sahabat sahabatku. Setuju? Jadi mencontoh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk menghapuskan perbedaan usia di antara kita. Karena kalau bilang bapak-bapak, nanti ada yang merasa udah sangat tua. Bilang ibu-ibu, nanti juga ada yang merasa sangat tuh tua. Tapi kalau sahabat-sahabatku, insya Allah semua usianya beda. Tapi rasanya sama gitu ya, seperti gak ada perbedaan usia. Malam hari ini, kita syukuri dulu Alhamdulillah hujan udah mulai mengguyur Indonesia. Mudah-mudahan semakin banyak hujan di mana-mana tapi hujan yang bawa rahmat bukan hujan yang membawa bencana yang akhirnya merugikan kehidupan akhirat kita dan kehidupan du dunia. Sebab kalau ada bencana itu yang paling menakutkan kalau rugi akhiratnya. Kalau bencana akhiratnya enggak rugi, bagus. Tapi ada orang kena bencana akhiratnya rugi. Kenapa? Enggak bisa sabar. Karena enggak bisa sabar akhirnya justru melakukan hal-hal yang menyebabkan Allah semakin mur, murka. Na'udzubillah min zhalik. Mudah-mudahan insyaAllah enggak ada bencana karena hujan. Semoga yang kena uh, ujian. Ya, kena ujian dengan kap. Asap-asap akibat hutan-hutan yang dibakar Semoga segera dapat solusi dari Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Di sapa gitu rasanya biasa atau lebih enak? Lebih enak ya? Rasanya lebih dekat gitu ya Ya Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah ta'ala Kita akan kembali mempelajari Al-Hikam Karya Syekh Ibn Atta'illah dan masih pada hikmah yang kelima, eh, hikmah yang keenam ya, masih pada hikmah yang ke enam. Layakun ta'akhiru amadil al ma'al ilhahi fit du'a mujiban li yasika, fahuwa zminalak ijabah fi ma yakhtarulak, la fi ma ta'khtarul nafsiq, wafil waktu ladi yurid, la fi waktu ladi turid. Kalau kemarin sudah kita terjemahkan bebas, jangan sampai Karena karunia dari Allah itu datangnya terlambat Lama Tidak datang-datang Padahal kamu sudah sungguh-sungguh berdoa Ilhah itu doa maksa Itu ilhah Doa dan memaksa Contoh doa Doa Paling memaksa yang pernah saya dengar Itu doanya kanjeng Nabi Muhammad SAW Tapi ini tidak boleh dicontoh umatnya Loh, Katanya Nabi suruh nyontoh Iya kalau yang satu ini kita jangan nyontoh Karena kita hatinya belum bisa Atau tidak mungkin bisa Seperti Nabi Muhammad SAW Kalau hatinya salah sedikit jadi kufur nanti Ya, Bisa jadi kurang ajar kepada Allah tapi karena Rasulullah gak mungkin seperti seperti itu ya. Gak mungkin seperti itu. Maha Suci Allah dari memilih Rasul yang gak kenal sama Allah. Eh, Kanjeng Nabi itu manusia yang paling kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat waktu mau perang badar. Nabi Muhammad SAW itu doanya sangat sungguh-sungguh. Sampai dikatakan waktu sahabat masuk kemah itu kaget. Karena kemah itu pasirnya basah gitu ya. Basah karena air mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana Rasul mengatakan bil makna kalau sampai besok dalam pertempuran kami ini kalah ya Allah, kamu tidak akan disembah lagi di muka bumi. Ini doa biasa atau luar biasa ini? Ngancam atau enggak ngancam ini? Yang diancam siapa? Ya, apa berarti Rasulullah ngancam kan dia ya enggak tuh ya Rasulullah enggak ngancam ini hatinya Rasulullah yang yang bisa doa seperti ini kalau hati kita enggak bisa nanti jadinya keli, keliru ini contoh maksa oh, ya doanya mak, maksa sungguh-sungguh memang kita kalau minta sama Allah yang gitu jangan minta sama Allah dengan kalimat seperti ini ini contoh ya kalimat enggak cetol kalimat enggak jelas ya Allah Tolong beri saya jodoh tahun ini. Tidak tahun ini juga tidak jadi masalah. Tidak dikasih jodoh juga tidak apa-apa kok ya Allah. Ini doanya tidak jelas. Ini. Ya mudah-mudahan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya kalau doa tidak model begitu ya. Kalau doa harus jelas dan maksa. Ya Allah tolong beri saya jodoh segera. Sebelum bulan ini berakhir. Berarti besok kan ya. bulan ini berakhir itu kan besok berakhir ya kan sebelum bulan ini berakhir ya Allah beri saya jodoh yang bisa membahagiakan dunia akhirat ini namanya doanya sungguh-sungguh maksa doa kalau enggak enggak sungguh-sungguh sama Allah enggak menunjukkan kesungguhan ya enggak ada hasilnya Allah senang kalau ada hamba itu doanya sungguh-sungguh mintanya dan istiqomah. Ilhah itu ya sungguh-sungguh, maksa, Mujek-mujek, enggak enggak berhenti di satu titik. Tapi minta, dan minta, dan minta, dan minta, dan minta. Bedanya, Kalau Allah dengan makhluk pasti beda ya. Tapi coba lihat nih manusia nih. Manusia itu kalau ada orang, Orang minta, pengemis misalnya. Tuan, tolong tuan, 5 ribu rupiah tuan, tolong 5 ribu rupiah, Pertamanya masih masih didengar. Kalau kemudian dua kali, tuan tolong tuan lima ribu rupiah, titrinya udah tambah enak atau tambah gak enak? Gak enak kan? Terus tuan tolong tuan lima ribu rupiah saja tuan tolong tuan, saya mau nanya ini tambah enak atau ban jengkel kan? <laughs> Semakin dia gak enak kan didengar? Apalagi kemudian tuan gitu aja kok ya tuan cuma lima ribu tuan tolong tuan tolong tuan tolong tuan. <laughs> kira-kira kita usir atau kita yang lari. Biasanya hati enggak mau beri orang seperti itu. Karena minta kok ngujeg, uh, ujeg minta kok memaksa. Kan begitu ya? Memang seharusnya orang minta tuh ya seperti itu gitu. Namanya sungguh-sungguh minta. Tapi kalau orang minta begitu manusia tidak suka. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita habiskan waktu untuk minta, semakin kita itu maksa-maksa, semakin Allah senang. Semakin Allah senang nah, Yang jadi masalah Selama ini kita kalau minta sama Allah maksa Atau sekedar minta Sekedar Minta Sahabat-sahabatku masih ingat Beberapa minggu yang lalu Saya maksa kan Minggu depan granit harus ada di lantai 2 Betul ya Berapa minggu yang lalu Nyatanya minggu depan ya granitnya belum ah, ada Betul kan Besok granitnya harus ah, ada nyatanya. Granitnya juga belum ada. Mintanya maksa terus. Mintanya mak, maksa. Ya Allah, granit. Ya Allah, granit gitu kan? Dan tunjukkan usahanya. Hasilnya, hasilnya Jumat ini sepertiga granit sudah ah, ada. Jadi lantai dua itu sepertiga sudah dipasangi granit. Betul yang di atas? Betul. Ya. Ini namanya sungguh-sungguh minta Sungguh-sungguh min? Minta Dan istiqomah Jangan minta Ya Allah Tolong saya diberi ini Hari pertama minta Bahkan mintanya itu pakai baca solawat munjiyah seribu kali Mantap Hari kedua minta lagi Munjiyah seribu kali Hari ketiga minta lagi Munjiyah seribu kali Satu bulan dibaca solawat munjiyah seribu kali Minta Padahal mintanya cuma motor Mintanya cuman motor kecil mintanya. Sama Allah belum dikasih. Akhirnya bulan kedua mutung. Alah, saya baca munjiah yang gak hasil. Tiwas kesel. Ini orang paling bodoh yang pernah saya temui. Orang yang ngomong begini ini orang paling bodoh yang pernah saya temui. ya Tiwas kesel. Tiwas kesel itu bahasa Indonesia nya Apa? Ah, kesel, capek. Kalau tiwas, terlanjur sama tiwas lain loh ya. Beda kan? Bukan terlanjur, capek. Tiwas kesel itu ya mirip terlanjur, tapi bukan ter terlanjur. Beda. Tiwas kesel. Artinya udah boro-boro-boro-boro lagi ya. Gak bisa. Saya udah udah capek-capek doa, tapi gak ada hasilnya. Daripada capek, ya udahlah. Gak usah pakai salawat munjia enggak usah pakai selawat munjia akhirnya mandek dia doanya tadinya tiap hari jadi doanya cuman beberapa hari sekali ternyata ditambah bulan kedua motornya belum datang tanda-tandanya pun enggak kelihatan mau dapat motor bahkan gitu ya bahkan jual barang rugi terus saya mau nanya ini semangat doa atau semangat ngelendruk ngendruk kan lemes Kok nggak hasil-hasil nih ya. Kau nggak hasil, hasil. Bulan ketiga, bulan ke ketiga, akhirnya tidak doa sama sekali. Ini salah, ini salah. Orang doa itu belum terwujud sudah dapat, dapatnya dua. Belum terwujud sudah ada dapat, dapatnya dua, satu. Dapat yang paling besar Yaitu dapat pahala Jazakallah khairan Satu dapat pa? pahala Yang kedua Akan diberi apa yang diminta Akan diberi apa yang diminta Jadi langsung dapat Tapi dapatnya dua Nah yang paling besar itu dapat pahala Nah kalau minta motor sama pahala Besar mana Pak? Apa nilainya? Besar Pak? Pahala Begitu dia mengucapkan Allahumma, ya Allah, habis baca salawat munjia, minta motor. Allahumma, beri saya motor. Misal seperti itu ya. Dia baca salawat munjia ini, pahalanya tidak ter, terkira. Kemudian dia mengucap, ya Allah, Allahumma, itu juga pahalanya tidak ter, terkira. Meskipun ujung-ujungnya minta motor. Jadi satu bulan dia itu belum dapat motor, dia sudah dapat rumah mungkin di surga sana. Mungkin dapat sungai di surga sana, tapi sayangnya kita justru mengatakan tiwas kesel. Gak dapat apa-apa. Percuma saya minta doa sama kiai Fulan, minta doa sama Habib Fulan, minta doa sama Sheikh Fulan. Percuma, nyatanya istiqomah saya tiap Jumat itu ikut pengajian Ar-Raudhoh. Hajat pengen beli sepeda ontel saja, gak dapat dapat. Padahal selalu saya minta doa sama Habib Novel, Misal begitu ya. percuma, Ber, Eh ini juga salah gitu. Karena upaya minta doa kepada orang lain. Itu sudah menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad. S.A.W. Satu itu. Yang kedua. Menunjukkan dirinya itu lemah. Dirinya itu kotor. Dirinya itu hina. Artinya dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu S.W.T dan itu pahalanya luar biasa. Sepedanya enggak seberapa, tapi pahala yang dia dapat luar biasa. Makanya kata Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, jangan sampai kalau kamu itu sudah minta sungguh-sungguh, ternyata kok belum datang karunianya, pesanannya belum belum turun gitu ya. Jangan sampai kamu jadi berputus asa. Ada Beberapa orang solek itu mengatakan. Beberapa orang solek mengatakan. Andai kata manusia itu ngerti. Doa-doanya yang belum terkabul pada dirinya. Karena kadang kita doa minta mobil kita gak dapat sampai meninggal dunia. Tapi mobil dikasih. Untuk siapa? Anak kita. Untuk anak kita. Sekarang saya mau nanya. Kita minta mobil gak dikasih. Terus anak kita dapat mobil. Seneng atau gak seneng? Bapak yang normal seneng. Kalau yang gak normal kok anak saya yang dapat ya? Saya kok tidak? Ini tidak nur. Normal. Yang normal kan seneng. seneng. Makanya Allah kadang tidak memberikan permintaan seorang ayah pada diri ayah. Tapi diberikan oleh Allah kepada anaknya. Karena dilihat anaknya jauh lebih butuh daripada ba bapaknya. Oh di masa anaknya nanti anaknya lebih butuh mobil daripada bapaknya. Bapaknya gak butuh mobil. Tanpa mobil bapaknya juga bisa. Maka Allah kasih anak-anaknya. Allah memberi anaknya itu bagian daripada memberi ba bapaknya. Seperti itu ya. Jadi kadang Allah tidak mewujudkan Seperti yang kita minta. Kadang Allah memberikan. Tapi tidak diberikan pada kita. Tapi diberikan kepada anak cucu ke okay? kita. Kadang Allah Mengganti apa yang kita minta itu dengan semisal. Dengan semi, semisal. Misalkan kita itu minta mobil, tapi sama Allah tidak dikasih. Diganti sama Allah, diselamatkan jantungnya. Tidak kena sakit jantung, karena biaya operasi jantung, kalau mobilnya bagus, dan lain sebagainya. Perawatan di rumah sakit nilainya ratusan juta sama Allah dikasih udah dia mestinya kena serangan jantung enggak jadi kena serangan jantung malaikat selamatkan dia karena dia minta mo, mobil diganti. Lah berarti selama ini kita minta sama Allah sebetulnya dikasih atau enggak dikasih? Dikasih cuma enggak kerasa ya. Dikasih cuma enggak kerasa. Ada yang ditukarin, ada yang yang di, disimpankan untuk nanti. Nah, yang yang paling menarik kata auliya wassolihin para ulama kalau kamu minta sesuatu. Dan belum tampak hasilnya. Itu nanti di akhirat. Di akhirat kamu berharap. Ya Allah. Kalau ngerti doa-doa saya ini. Yang tidak engkau kabulkan di dunia. Kamu ganti di akhirat seperti ini. Rasanya saya ingin balik ke dunia. Ya Allah tolong doa saya. Jangan ada yang dikabulkan. Doa saya. Jangan ada yang dikabulkan. Ini orang-orang soleh yang yang udah tahu ngasih tahu kita. Ngasih tahu kita. Lah kalau udah tahu seperti itu saya mau nanya, kita pengin doanya dikabulkan atau enggak dikabulkan? <tuh> nyatanya tetap hubud dunia. Ya, nyatanya tetap pengin ya Allah, pengen dunia sih gitu kan ya. Ya eh, lah itu lagi kita. Kita tetap pengin dunia, tetap pengin kabul di dunia. Enggak apa-apa, orang namanya juga manusia itu bertingkating Tingkat makomnya sendiri. Sendiri. Derajatnya sendiri-sendiri. Nah ini. Jangan sampai kalau kita minta sesuatu belum kabul. Akhirnya kemudian putus asa. Banyak loh orang orang putus asa gara-gara doanya enggak kabul. Banyak enggak? Saya itu dulu rajin pengajian. Ini kalimat bagus atau Jelek. Jelek. Saya itu dulu rajin pengajian, pasti lanjutannya sekarang tidak. Betul kan? Saya itu dulu rajin tahajud, berarti sekarang? Saya itu dulu rajin baca wirid, berarti sekarang tidak? Ini kali majelis. Iya. Lo kenapa, Pak? Kok dulu rajin pengajian sekarang tidak? Sebab saya itu kalau ikut pengajian tu pengen-pengen diantaranya usaha saya maju, ya badan saya sehat. Nah, tapi setelah saya ikut pengajian semakin rajin, semakin sepi toko saya. Betul tu. <laughs> semakin sepi toko saya, badan saya semakin sak. Sakit. Ya yes, saya akhirnya ya udahlah. Kalau enggak pengajian saya sehat toko laris Kok Akhirnya saya enggak ikut pengajian lagi. Saya mau nanya berarti. Ini dia sebetulnya cari duit atau cari Allah ini? Cari duit ya. Enggak cari all? Allah. Nah, Allah memang kalau mau memberi itu ya orang diuji. Mau memberi orang di diuji. Enggak asal langsung dikasih, dikasih. Tambang menakutkan lho, langsung dikasih, dikasih ya. Diuji. Lah, diuji tidak diberi dulu tuh kira-kira bagaimana? Ngoyak atau tidak? Kalau ngoyak, berarti cintanya betul. Contoh. Ya, cun. Contoh. Jangan kok, misalnya. Telepon seseorang, gak diangkat. Kalau anda ngaku cinta. Telepon lagi atau berhenti? Gak diangkat lagi. Telepon lagi atau berhenti? Gak diangkat lagi. Telepon lagi atau berhenti? Teleponnya dipateni, Kira-kira anda... SMS itu ya Kirim SMS nih katanya nih Ini pengalaman katanya ini. SMS betul kan S SMS SMS ternyata SMSnya belum ha? masuk Betul kan begitu SMS masuk Wah seneng handphonenya sudah Nyala lah lagi Telepon lah lagi Enggak diangkat kira-kira putus asa Atau telepon terus Hmm, ini, ini, ini yang cintanya benar begini. Ternyata telepon terus gak diangkat, angkat. Akhirnya di Parani ru, rumahnya. Pergi ke rumahnya. Padahal orangnya tinggal di Solo. Rumahnya itu di Australia. Parani enggak? Katanya demi, demi. Itu terlampaui bola. Kalau rumahnya dekat di Parani itu gak di Parani? Di Parani, betul kan ya? Untuk apa? Untuk ketemu tolong atau to, terima telepon saya gitu kan ya betul Dikejar terus itu namanya cint demi untuk dapat apa itu cuman bisa ngomong bisa dengar suara orang yang dia cint cintai betul lah kita ini sekarang minta sama Allah swt minta sama Allah taala minta sama Allah taala itu begitu minta tu langsung ditemoni itu kok yang enggak krosok Minta itu Allahumma enggak pakai. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Enggak ada. Enggak ada. Allahumma langsung ada jawaban. Labbaik Abdi. Langsung lo itu. Labbaik Abdi, wahai ada apa? Aku penuhi lo panggilanmu. Ada apa? Mintalah, aku beri. Ya Allah. Saya minta begini, minta begini, minta begini. Udah itu malaikat, proses langsung. Ya, permintaan dicatat. Dan langsung dikatakan, diberi. Ya, yang jadi masalah buat kita ini yang sok gak sabaran gitu ya. Kapan turunnya ya Allah, kapan? Cairnya kapan gitu kan? Lah, kalau pengen tahu cairnya kapan, maka ya sering nanya. Malam nanya lagi, ya Allah, mau dicairkan kapan? nih? Segera ya Allah ya. Siang nanya lagi, sore nanya lagi. Ya Allah, tolong segera cairkan ya Allah. Aku yakin kok ya Allah, pasti cair. Jangan lama-lama ya Allah ya, segera ya. Maksa terus minta. Ya Allah, lah Nabi Musa itu nunggu cair doanya 40 tahun. Anda sudah pernah doa 40 tahun belum dikabulkan? Enggak sampai 40 tahun kabul kan? Kalau doanya sungguh Sungguh, Tidak sampai 40 tahun kabul Nabi Musa itu karena dicintai Allah SWT, Ya diuji, diuji apa? Telepon, enggak diterima Jadi kalau anda telepon orang lain enggak diangkat-angkat, itu tanda orang itu Jatuh cinta pada Lu kok amin Kok amin ya Ini loh, anak-anak muda itu kan Ya, suka seperti itu ya Nah Allah Ta'ala, kalau kita Minta, kemudian kok ditunda Belum dikabulkan itu diantaranya Allah cinta kepada kita. Nah justru kalau Allah itu nggak suka sama seseorang kata para ulama kalau Allah nggak suka itu begitu minta langsung dikasih kenapa Allah senang dia dianguji-uji terus ya Allah kok belum cair ya Allah kok belum belum kabul ya Allah kok belum belum terwujud Allah nggak senang nggak seneng, seneng dengar suaranya karena Allah nggak cinta ini suara yang nggak saya suka malaikat udah langsung kasih kayak dang luno Paham Lanjutkan ingin pilih jadi yang mana Yang langsung suruh pergi atau Ayo sahabatku pilih yang mana ini Hah? Yang lama Jangan lama-lama Jawabannya gini Pengen yang dicintai Tapi segera <laughs> Ya kan Jadi begini Ya belum minta, sudah dikasih. Enggak usah bingung ya, ini buat pegangan. Oh, uh, Kok ngerti ya, saya belum minta, sudah dikasih. Kamu nyantai aja di sini, Udah, pokoknya tak urus. gitu. Ditahan-tahan, tapi langsung dikasih. Minta yang begitu saja kita. Ini namanya ilmu ngalem. Ilmu ngalem. Makanya kalau kita sama Allah itu, ya ngalem gitu loh. Kalau anak sama bapak aja ngalem, apalagi hamba kepada penciptanya. Allah kan yang menciptakan kita. Ya ngalem itu pantas. Kalau sama ibu ngalem, sama bapak ngalem Sama suami ngalem, sama istri ngalem Gitu kan ya Orang tua sama anak ngalem, mestinya Ngalem itu sama manja beda ya Beda, manja, manja Ngalem itu saya belum ketemu bahasa Indonesia nya Ada bahasa Indonesia ngalem? Hah? Apa ngalem? Siapa yang tahu? Saya susah nih mau ceramah kalau bahasanya gak ketemu Ngalem tau gak ngalem? Lain sama manja. Manja itu manja. Kalau ngalem itu dengan manja, manja berbeda. Hah? Muji. Oh lain itu itu ngalem dalam arti muji ada betul. Itu ngalem. Ini ngalem. Seperti manja tapi bukan manja ya. Ngalem itu manja yang gimana ya? rasanya beda sih bahasa Indonesia sama bahasa Jawa beda kan rasanya Iya. beda tapi yang paling mirip adalah man manja nah kita kalau sama Allah ngalam manja itu sama anak manja sama orang tua man manja sama pasangannya man manja minta terus minta terus sama sama penuh penuh harap ya nah kalau sama Allah lembok begitu bisa enggak ngalam sama Allah bermanja-manja. Sangat manja kepada Allah. Bisa tidak? Ini kok diem semua kenapa? Halo. Baru baru setengah jam tenang. Monggo diunjuk. Mbon telas. <laughs> ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Saya sudah bilang loh, kalau bisa itu ada tim Jog. Betul kan ya? berapa waktu yang lalu, cuman rupanya tim jok ini suka lupa nih, nggak ngejok nih, ngalem, bermanja man, manja tapi manjanya beda dengan dengan ngalem dalam bahasa Jawa. Lagi nah kita ini sama Allah seharusnya ngalem, jangan putus asa, oh, belum dikasih kok mutung, mandek, ngalem gitu loh, minta terus, minta terus, minta terus, ya Allah, kapan ya, ya Allah, sekarang ya, ya Allah. Jangan lama-lama ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya La Allah, Allah senang sama hamba yang seperti itu. Kata ibnu Ataillah, jangan sampai gara-gara kamu udah minta terus dengan berbagai amalan, dengan tahajud. oh ya, ziarah wali, masya Allah, sembilan wali sudah diziarahin. Kita kan ahlus sunnah wal jamaah, aswaja, butuh hajat kobulkan tawasul, tawasulnya ziarah, ziarah kepada para wa wali kalau buat kita kan oke-oke okay -okay saja. Sebagian kelompok mengatakan bid'ah dzalalah, gitu kan ya? Kayak nganggap bid'ah dzalalah monggo enggak jadi ma. masalah, asal tidak membid'ah-bid'ahkan orang lah. lain. Pakai untuk dirinya sendiri terserah, tapi jangan nyalah-nyalahkan orang Ziaraku. ke kubur wali atau bahkan kemudian ngelarang-ngelarang, enggak -ngelarang. boleh ngelarang-ngelarang orang lain. Kalau enggak sepakat, boleh-boleh saja orang itu bebas punya pilihan ya. Pilihannya apa? Kalau saya dan teman-teman saya yakin ziarah wali itu merupakan salah satu yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dicontohkan oleh para sahabat dan dicontohkan para tabiin, tabiin. Nah kita punya hajat ziarah wali. Bukan cuma sembilan wali. Sembilan wali di Pulau Jawa sudah diziarahin. Tujuh wali di Bali juga sudah diziarahin. Eh, ya. bahkan loncat sampai ziarah Nabi. Ya sampai siaran nabi pulang ternyata kok belum hasil ya. Kalau udah sungguh-sungguh seperti itu belum hasil, jangan putus asa. Kenapa? Nah itu mesti ada jawabannya ya. Jangan putus asa. Kenapa? Karena Allah itu berjanji, menjamin, mengabulkan doamu, Fimah Yakhtharulak. La li Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan Allah janji Mengabulkan doamu Tetapi sesuai pilihannya Allah Bukan pilihanmu Paham? Sesuai dengan pilihannya Allah Bukan sesuai pesananmu Saya itu Kadang kalau baca SMS ketawa terus gak mau jawab lupa gitu ya. Banyak SMS masuk tuh diantaranya begini. Habib tolong saya dikasih doa. Biar semua hutang saya lunas. Saya tuh ketawa kenapa. Oh sama mas saya juga banyak utang gitu kan. Juga belum lu, lunas ya. Juga belum lunas. Jadi kadang ada orang itu yang ketika dia udah berdoa macam-macam Untuk melunaskan hutang. Hutangnya belum lunas-lunas. Akhirnya stres. Akhirnya stres. Karena gak tahu ilmunya Ibn Atta'ilah ini. Kalau tahu gak ada stres itu. Justru akan semakin semangat. Berdoa. Berdoa. Dan istiqomah saja. Yang penting istiqomah. Minta terus. Ya Allah. Tolong lunaskan hutang saya. Allahumma kfini bihalalika anhoramika wa agnini bifadlika aman. Siwa doanya Nabi itu. Buat orang yang punya hutang. Baca terus habis sholat. Jangan pernah ting, tinggalkan. Lah kok belum lunas-lunas, bib, Kiai, ustaz, syekh. Jawabannya sederhana. Allah yang milihkan untuk lunaskan. Bukan sesuai pilihanmu. Allah yang milih, milihkan. Dan kapan? Gitu kan? Wafil wakti ladzi yurid. Wafil wakti ladzi turid. Jadi ada dua. Satu, terwujudnya itu bentuknya apa? Allah yang milih yang kedua, waktunya kapan juga Allah yang menentukan. Sampai di sini jelas? Jelas? Nah, kalau sudah begitu masih bingung lagi bab doa? Coba saya mau langsung praktek saja ya. Praktek. Siapa sekarang ini yang punya punya keinginan dan minta sama Allah tapi belum kabul? Coba angkat tangan. Apapun itu Yang tinggi angkat tangannya Oh Masya Allah Semua Semua Saya saya ringkas satu-satu ya Saya ringkas Coba siapa yang pengen punya uang Banyak coba angkat tangan wow, Semua ya Terus kenyataannya sudah doa terus minta duit banyak, kenyataannya dapatnya banyak atau pas-pasan? Oh pas-pasan. Ini rata-rata jawabannya dapatnya pas-pasan. Padahal udah istiqomah minta duit bah, banyak, dapatnya pas-pas-pasan. Betul kan? Nah, jangan pernah mandek minta gitu loh. Das, nyatanya minta sama nggak minta poduai, minta ya. Penghasilan sebulan segitu. enggak minta penghasilan juga segitu. Yes, enggak usah minta pasrah saja. Ini kalimatnya kelihatannya bagus. Pasrah saja. Ini sebenarnya bukan pasrah. Tapi mutung. Mutung. Mutung itu apa bahasa Indonesia? -nya? Bukan putus asa. Ngambek. Ya, Ngambek itu bahasa Indonesia apa? Ngambek ya. Ngambek itu sepertinya bukan bahasa Indonesia. itu, Bahasa Betawi atau mana ya. Abok. Jadi, Kata pasrahnya itu bukan betul-betul mau pasrah, tapi ya ada capek minta gitu loh ya. Daripada buang-buang buang-buang waktu minta, nanti ya tetap hasilnya juga sah, sama. Wes, gak usah minta lah, diterima aja dapatnya apa? Ini salah gitu. Ini sah, salah. Kita tuh sama Allah dipancing untuk minta terus. Dan minta itu ibadah yang terbaik. Uduuni astajib lakum. Jangan dikartikan Uduuni astajib lakum, berdoalah aku kabulkan. Salah. Uduuni astajib lakum itu artinya bukan seperti itu. Uduuni, panggillah aku. Panggillah aku. Lah manggil Allah itu namanya addu'a. -du Doa itu artinya manggil Allah. Makanya orang yang doa selalu kalimatnya Allahumma Allahumma Ya Allah Ya Rabbi Ya Rabbana Ya Rahman Ya Dhal Jalali Wal Ikram Ya Arhamur Rahimin Ya Allah Manggil Allah Udu'uni, panggil aku Kita nurut Manggil Allahumma Allahumma apa janjinya Allah di Al Quran? Tak pakai fa astajib lah ya. Odooni astajib lakum. Jadi tidak ada huruf yang menghalangi dua kalimat ini. Ya, misal uh, di ayat-ayat lain tu ada yang ada huruf fa untuk jawab perintah ada jawab. Tapi kalau untuk yang ini dah odooni astajib lakum. Kamu panggil aku, kalian panggil aku. Perintah Allah panggillah aku, maka ini enggak pakai maka. Jadi makanya pun enggak pakai itu. Saking dekatnya Allah dengan hambanya, Allah tidak mau tidak mau ada kata maka. Tidak mau ada kata maka panggil aku, aku jawab. Panggil aku, aku jawab. Sangking cepatnya kita dijawab sama Allah. Allah tidak mau ada, maka Aku jawab, itu masih kesuen gitu loh Makanya bahasa al Qurannya Panggillah aku Aku jawab Panggilan kalian Begitu kita mengucap Allahumma Allahumma Dan semisalnya Langsung Allah jawab Ada apa? Ada apa? Mau apa? Pengen apa? Butuh ah? Apa? Sebetulnya Itu indah atau enggak indah? Indah, lah anehnya kita itu lebih menikmati dapat apa yang kita minta Daripada menikmati dihadapin Allah SWT Daripada menikmati didengarkan oleh Allah SWT Betapa nekmatnya kalau kita bisa merasakan didengarkan Allah Allah lagi mendengarkan saya ini Allah lagi menjawab menjawab Apa yang saya omongkan dijawab sama Allah apa yang saya sampaikan diperhatikan Sama Allah, itu kehormatan Atau bukan kehormatan itu Kehormatan Misal-misal lah yang paling paling Gampang ya, paling gampang Kalau ada satu Ulama besar Yang jenengan kenal Di Indonesia ini yang dipandang sebagai tokoh Dipandang sebagai to tokoh Yang sering nongol di TV lah Ya, yang sering nongol di di TV. Misal Ustaz Yusuf Mansur, Ustaz Arifin Ilham, ya. Kemudian Ustaz Jamaah Ustaz Maulana ya kan? Kemudian Ustaz siapa lagi? Ahmad Al-Habsi, misal gitu kan ya. Duduk bareng gitu ya. Anda ngomong didengarkan. Anda ngomong didengarkan Kira-kira seneng atau enggak seneng? Seneng Lah biasanya kalau udah ngomong didengarkan Pengen cepat matikan telepon atau pengen ngomong terus? Pengen ngomong terus Padahal itu baru disaksikan Seluruh tanah air yang nonton di TV Ya kan? Seluruh tanah air yang nonton TV Yang enggak nonton TV tidak menyaksikan Seneng luar biasa Saya masuk TV Saya didengar sama ini ustadz ustadz ini akhirnya mau ngomong terus sampai akhirnya pembawa acaranya dari pihak televisi yang memutuskan betul kan ya top gitu kan diputus karena ngomongnya terlampau panjang itu seneng lah sekarang kita ngomong sama Allah itu didengar oleh Allah dan oleh Allah diperdengarkan kepada seluruh malaikat mestinya kita seneng togak seneng seneng kan bukan itu saja Allah gak akan mutus. Udah dulu ya, saya sibuk. Eh hamba mohon maaf. Saya lagi sibuk. Jadi saya gak bisa dengar omongan kamu. Nanti disambung lagi ya. Gak pernah. Gak ada begitu. Maha suci Allah dari seperti itu. Kita ngomong apapun rocos. Semua satu jam, dua jam. Bahkan omongan kita itu gak ada mutunya. Ya Allah anak saya ya Allah anak saya ya Allah begini ya Allah mantu saya begini ya Allah curhat tok sama Allah ini ya ya Allah Allah mendengarkan dengan baik Allah mendengarkan dengan dengan baik innahu as-sami'ul basir Allah itu mahaan mendengar jadi Allah itu pendengar yang paling baik itu Allah subhanahu wa taala pertanyaan saya untuk jenengan dan untuk saya nah kita kalau doa itu merasa nikmat atau biasa-biasa saja udah merasa didengar sama Allah atau merasa ngomong sendiri itu ini loh lah kalau kemudian doa kita nggak dikabulkan pantas atau nggak pantas loh yang pahantas tuh ya lah uang minta aja nggak ngerti lagi minta sama siapa nggak ngerti kok nyambung hati aja ti tidak Makanya kalau tadi saya saya nanya, sudah dapat duitnya belum? Minta duit banyak, iya, nyatanya masih sedikit, gitu kan? Itu kita teliti dulu, sudah ilhah belum? Lawang wong memeksa aja belum, adabnya belum dijalani. Punjia 1000 kali yang enggak dilakoni, ya kan? Ziarah wali yang enggak ditekuni, baca Yasin agar terkabul doa 41 kali ya tidak dijalankan. Sodako agar terwujud hajatnya Ya tambah takut Nanti duit saya ha? habis Menyenangkan orang tua Itu menyebabkan hajat kabul yang enggak dilakoni Mendoakan orang tua Biar rezekinya itu lancar Ya dilupa, dilupakan Begitu kok berharap doanya dikabulkan Mimpi kali Ini loh kita Kalau sudah tidak begitu Tidak seperti kita-kita Yang tadi saya omongkan itu Tapi begitu dalam arti solat tahajud dijalankan, hajat dijalankan, buha dijalankan, istighfarnya diperbanyak, solawatnya kencang, solawatnya kencang, sodakohnya meskipun dia susah, sodakohnya enggak pernah berhen berhenti membantu orang tua, enggak pakai kenal waktu, dia usaha membantu orang tua, doa untuk orang tuanya enggak pernah tidak mendoakan orang orang tua ibadahnya dimaksimalkan, dia minta terus. Kalau udah begitu minta terus, kok belum terwujud? Ingat, ingat. Diingat, ingat. Yang milihkan Allah mas, bukan kamu. Yang milihkan Allah bukan, kamu. Saya mau kasih contoh, ini mungkin lagi lagi nonton siaran ini. Sepupu saya. Sepupu saya. Menikah 17 tahun, belum dapat keturunan. Saya mau nanya, itu enak atau gak enak? Kagak enak ya, kagak enak. Betul kan kagak enak. Tapi beliau enggak putus asa. Doa, doa, doa dokter. doa doktor, doa doktor terus. Ketemu orang, tolong doakan saya. Kalau sekarang kan orang nyerah dok. Sudah 15 tahun tu mintanya juga enggak niat. Ya doakan punya keturunan gituan. Sesama seramungkin, orang mungkin. Tidak mungkin. Kan begitu orang sekarang itu. Kalau udah terlampau lama, dia menganggap tidak mungkin. Kalau sepupu saya ini tidak datang ke tempatnya ulama, ya datang ke tempatnya orang yang dipandang soleh, minta doa. Minta do, doa. Kemudian sodakoh ya dijalani. Berobat ya dilakoni. Ke Singapura ke Malaysia, keliling Indo Indonesia. Nyatanya 17 tahun, nol. Coba kalau jenengan masih bersemangat atau nyerah? nglokro nggak ada bahasa Indonesia seperti kata nglokro dalam bahasa Jawa <laughs> ya kan udah itu paling top memang bahasa Jawa ya Eh ini lo ternyata sepuluh saya alhamdulillah nggak nyerah nanya lagi Val doktermu di mana saya tunjukkan dokter saya yang biasa ngurusin apa namanya? Ee, kalau kandungannya, dokter kandungan ya, dokter kandungan. Bukan kandungan saya, Sama. saya laki itu ya. Istri saya sekarang hanya sana dokter Runi. Sudah berangkat ke sana. Jadi semangat, ini orang-orang doa itu ciri-cirinya orang rajin doa, rajin usaha. Ya Allah, beri saya ilmu yang bermanfaat. Ngapalkan enggak pernah, baca buku enggak pernah. Ini namanya pendusta luar biasa. Paham? Ya Allah, beri saya rezeki yang berlimpah ruah. Kerjanya tidur, nongkrong di perapatan, Cuma tengok-tengok siapa yang jalan, gitu kan? Ya Allah, beri saya rezeki yang berlimpah. Ini doanya palsu. Ini doanya palsu kalau so doa itu ya bukan cuma kalimat tapi kesungguhan dalam hati berangkat ke pasar, pergi ke sawah. Doa, ya Allah, beri saya rezeki, pantas. Itu pas. Itu namanya pas. Nah, ini juga begitu, doa tapi ya usaha. Sahar. Nah, ketemu dokternya, dokternya ya anu, Tawa itu. Jenengan itu sudah keliling dunia. Semua bentuk pengobatan sudah dijalankan. Ya, saya tidak bisa apa-apa, tapi Allah Insya Allah bisa. Kita mulai dari nol lagi ya pengobatannya, yang biasa saja, biasa pengobatan biasa cuma cek ada virus atau tidak, gitu kan? Beri kasih vitamin. Tapi ini dokternya semangat mendoakan dan yang berobat juga tidak putus asa ber berdoa. Hasilnya 4 bulan kemudian hamil. Berarti 9 bulan kemudian Setelah 4 bulan Melahirkan, punya anak Setelah itu tahun berikutnya, punya anak Setelah itu tahun berikutnya, punya anak Setelah itu tahun berikutnya, punya anak Sekarang saya mau nanya Enak mana punya anak dulu Buat dia dulu Atau setelah 17 tahun Tidak punya anak, baru diberi anak sama Allah Enak mana Kata ibu ini enak kafe Buat beliau rasanya itu syukurnya setelah nunggu 11 tahun dapat anak itu kan langsung alhamdulillah. Ya kan? Ada rasa syukur yang luar luar biasa. Dan rasa syukur itu mengangkat derajat setinggi tingginya. Gitu. Nah kadang itu Allah itu ngabulkan. fima Allah yang milih. Jangan setahun belum dapat putus asa. Dua tahun belum dapat, putus asa. Tiga tahun belum dapat, putus asa. Misal doa seorang suami punya istri kok enggak nyange pol. Para suami ini, para suami. Ya, istrinya tuh cerewet luar biasa. <tik> <tik> jangan tersinggung Ibu-ibu ya. <tik> Sahabat-sahabatku yang di atas jangan tersinggung. Cerewet pol suaminya doa habis solat. enggak pernah ninggalin rabbana hab lana min azwajina wadhurriyyatina qurrata ayunaw waj'alna lilmuttaqina imama ternyata dari cerewet ningkat bawel kasar gitu ya enggak punya perhatian tadinya masih perhatian ngambilkan makan tapi cerewet ya menyetrikaan pakaian tapi cere cerewet ternyata ningkat ya makan yang enggak diambilkan pakaian yang enggak disetrika kan ya cerewetnya luar biasa saya mau nanya menyenangkan atau menyiksa yang begini sahabat-sahabatku yang ada di sini jangan takut mengungkapkan isi hati <laughs> kalau kalau ada yang begitu kalau ada itu menyenangkan atau menyiksa menyiksa kan menyiksa perasaan rasanya tidak eh? enak nah Doanya minta pasangan hidup Bisa menenteramkan hati Tapi kok sementara setahun doa jalan Hasilnya seperti itu Hasilnya seperti itu Jangan mandek. Allah yang milihkan nanti Dia itu sadarnya kapan Allah yang milihkan Dan pilihannya Allah sadarnya kapan Itu yang lebih bagus Dan kadang dipilihkan sama Allah Istrimu tuh tidak sadar-sadar Atau suamimu tidak sadar-sadar pilihannya Allah memilih suamimu enggak sadar-sadar, istrimu enggak sadar-sadar. Itu bagus buat kamu. Kenapa? Karena begitu kah punya istri yang begitu cerewetnya, bawelnya, jengkelkannya. Tidak sadar-sadar kamu rajin berdoa dan sabar, maka berkat dicerewetin, dosamu diampuni Allah taala. Jadi pilih mana? Pilih mana? Memang angel babnya ini ya. Ini bab angel, Ini bab susah. Saya ambil contoh tadi. Ini John. contoh. Anak doa, ngajarin, usaha. Tapi anaknya bandul terus. Jengkel atau tidak jengkel? Jengkel. Sampai akhirnya putus. Asa. Akhirnya nyerah. Sekarang mula. Sudah diopo. Terus serah. Kamu mau jadi apa? Ah? Jadi apa? Ini salah. Ini sah? salah. Salah. Karena Allah yang milihkan, kamu doa aja terus Doa terus Allah menentukan dia nanti sadarnya Kapan, jadinya apa Allah yang milih, milihkan Dan banyak kisah Orang-orang yang tadinya itu anak Beling Bandulnya luar, biasa Eh Saat dibutuhkan Yang gak bandel gak bandel Dibutuhkan, justru yang paling Bisa nolong, yang bandul Banyak apa cerita begitu banyak itu. Makanya kita jangan jangan menghakimi Allah seperti yang kita pikirkan. Ya. Jangan membayangkan Allah seperti yang kita pikirkan. Allah punya cara sen, sendiri. Kita tugasnya cuma satu. Jalu. Oh. Udah minta aja. Nekmati proses minta itu. Gak usah mikir yang lain. Allahumma ya Allah tolong. Ya Allah please ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, gitu. Minta terus. Nah, itu sudah kenikmatan karena sudah bisa minta. Katanya seorang ulama, ada ulama tu yang ngomong begini. Alhamdulillah ya, kok saya itu diizinkan minta, diizinkan ngomong sama Allah. Siapa sih saya? Aku kisopo toh. Welle tu sonei wake. Kok yo untuk moro boleh boleh datang menghadap? bercakap-cakap bahkan didengarkan. Ya Allah, betapa beruntungnya saya. Betapa beruntungnya saya. Lah udah pernah mikir gini? Lah terus sama ini mikirnya gimana? Jelas ya? Jelas. Nah, hadirin yang para pemirsa di mana berada, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 jam saya udah berbicara seputar Hikam ibn atau ilah, hikmah yang keenam. Seharusnya setelah mendengar penjelasan dua pekan, dua minggu yang lalu sama minggu ini ya, dua Jumat yang lalu dan Jumat ini, seharusnya kita semakin semangat minta, semakin semangat minta. Karena itulah, coba diperhatikan, semakin besar derajat Wali, semakin banyak kumpulan doanya. Ia ya tak? Saya baca dari Al Jilani itu doanya wakhepol. Saya biasa asyhadili doanya banyaknya luar biasa. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, masya Allah kanjeng Nabi itu mau masuk kamar mandi doa, mau pakai baju doa, mau minum doa, mau duduk doa, bangun dari duduk doa, naik kuda doa, jalan doa, semua doa. Semakin tinggi derajat seorang semakin banyak doanya, semakin banyak doanya. Nah anehnya kita ini, anehnya kita sudah kita ini jelek, doanya banyak atau dikit. Nah emang pas semakin jelek seorang, <tuk> semakin sedikit doanya. Karena doa itu hubungan hamba dengan Allah, hubungan hamba dengan Allah. Makanya udah nggak usah mikir kabul atau nggak kabul, nggak usah dipikir. Prosesnya aja dijalani. Gitu loh maksudnya. Tapi tugasmu jaluk. Wis jaluk ajukan proposal. Gak usah nanya-nanya. Yang penting kamu udah saya temuin. Udah itu bagus gitu loh. Kamu saya dengarkan bagus, enak. Mumpung ketemu aku. Ojo mikir jalukmu. Yes. Selagi kamu bertemu dengan saya. Ngobrol sama saya. Saya kasih waktu. Manfaatkan. Ngobrol. Sampaikan. Semua itu saya tampung. Udah ngobrol terus. Sampaikan terus. Mestinya kita sama Allah tuh begitu. La kalau sudah bisa begitu, saya jamin saya jamin kalau jangan bisa praktek seperti itu, habis solat itu tidak pengen bangun dari tempat duduk, mesti pengen dongo terus. Kalau tidak ada tugas yang lain, pengen yang minta terus. Allahumma bib sampai habis tu bib doanya sampai habis, apalan doanya sudah ha? habis. lah itu lo kita salahnya, kita tu doa tergantung apalannya loh Padahal doa itu kan ha? hati. Mestinya apal satu itu istrinya bisa jadi macam-macam. loh Boleh nanti contoh? Ya Arhamar Rahimin. Nabi bersabda dalam sebuah hadis maknanya. Siapa mengucapkan ya Arhamar Rahimin tiga kali. Maka setelah itu dia minta apapun tidak akan ditolak oleh Allah subhanahu SWT. Eh, kalau kita mau menikmati, eh, cukup nyebut aja. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Itu kalau diulang-ulangi, sambil dihayati maknanya, nanti otomatis itu hati minta Dewi itu. Otomatis, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar -rahim, Otomatis akan keluar sendiri, unok-unok akan keluar sampai pada satu titik sudah merasa puas, onok-onoknya unduk tersampaikan, akhirnya menikmati dia. Ya, rahamu rahimin. Menikmati rasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita seringkali enggak begitu, sepurone ingkang kata mohon maaf, justru seringkali kita itu bergantung pada teks doa. Memang penting teks doa itu pun penting, tapi seringkali cuma bergantung teks doa zahirnya, maknanya enggak paham, isinya enggak paham, Allahnya enggak paham. Karena itu bagian terpenting dari doa, bukan belakangnya, tapi depannya. Depannya yang mana maksudnya? Kalimat Allahumma. Ya Rabbana. Ya Rabbi. Para ulama mengatakan, kalimat Allahumma itu sebetulnya ismullahi'l-a'udhum. Nama Allah yang agung, siapa yang menggunakan nama itu untuk minta, tidak mungkin ditolak. Saya pernah praktek. Saya itu belajar Apa ya, ngalem Ilmu ngalem cukup lama Belajar ilmu ngalem Lama sekali Saya itu pernah praktek Minta hujan Gara-gara saya mau berhenti ceramah Gak boleh berhenti sama jamaah Mau berhenti, gak boleh Terus, berhenti gak boleh terus Gitu kan Akhirnya Saya berpikir, ini kalau hujan, mesti bubar pengajiannya. Hmm. ya kan? Kalau hujan, pengajiannya mesti bu bubar. Oh, saya yakin Allah itu maha mendengar, Allah maha baik kok. Akhirnya saya ngomong sama Allah, ya Allah, minta hujan biar pengajiannya bubar. <laughs> Ceramahnya udah kelamaan gitu kan? Udah kelah, kelamaan gitu. Nanti akhirnya ilmunya gak masuk kan ya? Tapi kan biasanya begitu yuk. Jamaah pengajian tuh, kalau udah lagi pas seneng lupa waktu. waktu. Akhirnya saya bilang, hujan loh nanti. Enggak ada hujan, hujan, enggak ada hujan. Akhirnya saya itu lari-lari di panggung, kalau ada yang masih ingat teman-teman daerah pedan sana itu. Saya lari-lari di panggung, loncat-loncat, hujan, hujan, hujan. hujan. Yang hadir mikir, Habibie gendeng. mencolot <tuh> mencolot saya, hujan, hujan. Padahal saya lagi doa gitu, apa lagi ngalem sungguh-sungguh minta sama Allah, hujan ya Allah, hujan ya Allah, hujan yang lain ndelok. Iki habibe karepe piye gitu kan ya. Ini menungso apa wong gendeng gitu ya. Orang gila kali ini. Dia seperti itu. Subhanallah. Begitu saya, hujan ya Allah. Pres, hujan tenan. Itu yang kaget dua Saya kaget, yang jamaah juga kagak kaget. Artinya saya kaget bu hujan betul gitu kan ya. Itu yang hadir juga kagak. Kaget tuh hujan Pak betul akhirnya pengajian selesai pengajian selesai yakin ya minta sama Allah itu dengan ya yakin dan sungguh-sungguh tapi Allah ngasih enggak seperti yang mau kita maunya Allah lah kalau pas maunya Allah bisa bareng sama maunya kita itu kenikmatan yang luar biasa kok pas ya maunya Allah sama maunya ki kita itu kenikmatan yang luar biasa. Artinya prosesnya dinikmatin, dijalanin, ya. Enggak usah mikir yang macam-macam, Nanti di situ menimbulkan kenikmatan yang luar biasa. Nah, sekarang saya mau kasih contoh untuk terakhir 2139. Nanti masih ada bab lain yang pengin saya omongkan. Tadi bilang minta uang belum hasil. Betul. Mintanya banyak artinya hasilnya belum Pak? banyak. Benar Kata orang Jawa Jerbasuki mawa beo Betul kan Dalam dunia maksiat Dalam dunia kemaksiatan Itu ada yang namanya Taruhan Haram kan Kalau masangnya kecil Dapatnya kecil atau besar Kecil Nah kalau masangnya gede Dapatnya Kalau dapat loh ya dapat dapatnya besar atau kecil, besar berarti berarti dapatnya itu sesuai taruh taruhan yang dia apa pasang, betul? Nah, jenengan sekarang pengen dapat banyak atau dikit? Banyak. Nah, taruhan yang jenengan pasang ke Allah banyak atau dikit? Taruhannya apa? Taruhannya apa? Maksudnya gitu ya? Taruhannya ke Allah apa? Satu. Pengen dapat banyak, ya sedekahnya yang banyak, lah repot. Pengen dapat banyak sedekah mikir mikir, betul? Pengen dapat pertolongan dari Allah yang besar, tapi nyatanya kalau nolong orang nanggung nang, nanggung dan terbang pilih pilih sana pilih si, sini, tak sungguh-sungguh pengen oh, nolong. Pengen, ya, pengen dapat karunia yang gede. Tapi mohon maaf, mintanya juga tidak gede-gede. Usahanya minta itu loh ya. Jujur sajalah, jujur. Kita belum sampai yang namanya untuk satu hajat, untuk satu hajat, solat hajat tiap hari selama setahun pernah? Belum. Uda mikir gini, kesel, capek. Jadi ngorbankan tenaga sama waktu aja? untuk hajat kita, sudah tidak mau jerbah suki mau beyo. ada biayanya semua itu, Lah untung biayanya itu kan gampang, ini waktu, istiqomah ya kan, sodakoh sesuai dengan apa yang kita mie, miliki, punya 1 miliar ya sodakohnya 100 juta itu ya pantas, punya uang 100 ribu, sodakoh 10 ribu itu luar biasa kan seperti itu Punya uang seribu, kok sodakohnya 200 rupiah. Ini berarti luar, luar biasa. Bukan jumlahnya 200 rupiah, tapi persentase dari kekayaan yang dia miliki. Semakin dia sungguh-sungguhnya itu ditunjukkan, ya nanti dapatnya sesuai dengan taruhan yang dia apa? pasang. Bertaruh berapa kamu? Saya untuk satu ini, saya pertaruhkan, saya pertaruhkan sodakoh sekian. Saya pertaruhkan solawat sekian. Saya pertaruhkan istighfar sekian. Saya pertaruhkan baca surat Yasin sekian yo intoe mesti gede. Dapatnya B? besar. Saya dulu untuk melunaskan tanah 2,65 m. Waktu 17 Mei itu masih kurang sebesar 1 m 350 juta 17 Mei. Dua hari sebelum 17 Mei, 15 Mei duit itu belum ada, gitu kan? Allah akhirnya ngasih solusi ya, Allah ngasih solusi. Tapi sebelum solusi itu dapat Taruhan saya apa? Berangkat ke Madinah. Ziarah Nabi. ya kan? Dengan niatan. Minta ya Allah lunaskan. Tanggal 17 Mei. Mei berangkat ke Mesir. Ziarah Imam Syafi'i. Ziarah Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Ziarah wali-wali be besar. Minta agar hajat dikobulkan. Kemudian di Masjid Nabawi. Di Medinah. Baca sholawat munjiyah seribu kali. Minta hajat dikobulkan. Bulkan. Setiap Jumat itu ya, minta doa dari sekian banyak orang agar haji di -kobulkan. Jadi kalau ko bul, yo pantes. Faham? Kalau ko ya, pantes. Gak ko bul, yo pantes. Tapi kalau ko itu, pantes. Nah kalau kita sekarang dah usahanya gak ketoan, sambatnya luar biasa. Ko dah ko bul ya pipi ya pip kok enggak kebul-kebul ya, Pip? Kenapa ya, Pip ya? Hajat saya kok kok belum mujud-mujud. Kenapa ya? Lah usahamu seberapa? Maksimalkan dulu usahanya baru boleh ngomong. Maksimalkan dulu usaha hanya baru boleh ngomong. Ini dapat saya sampaikan 10 kurang 1/4 kan jam 10 selesai ya. 15 menit saya mau buat pengumuman. Buat pengumuman. Satu. Tolong dicatat lagi. 15 November Tolong mas Fandi atau mas Wahid Tadi Pamflet atau MMT yang sudah dibuatkan Sama teman kita Tadi yang dihadiahkan ke saya dibawa ke depan coba MMT nya Tanggal 15 November Hari Ahad atau Ming Minggu Waktu 8.30 pagi Jam setengah sembilan Pagi tempat Majlis Ilmu dan Zikir Ar-Rawdoh Jalan Daihutan nomor 112 Semanggi, Pasar Gliwon, so, Solo Di sini ya, Tempatnya di sini Insya Allah akan kita senggarakan Bedah buku Inilah Dalilnya ya, Inilah dalilnya e, Penjelasan Al-Quran dan Sunnah Atas amalan kaum santri Buku putih Santri ya, para santri tempatnya di sini. Nanti itu ada door press minimal minimal door press yang udah disediakan insyaallah 3 laptop plus kemarin ada yang ngasih sumbangan e, meja, kursi untuk taman itu. Mebel tuh ya. Nanti kalau ada yang mau ngasih lagi boleh apapun ya untuk lebih meriah acara. Mau ngasih mobil berdoor press boleh enggak jadi masalah. Nanti saya yang menang. Ya nanti boleh mengasih dorpes apapun Bu. Boleh. Biar semakin semarak insyaAllah. Nah kemudian. Ee, bedah buku itu nanti. Waktunya kan 8.30. Selesainya insyaAllah jam setengah satu. Jenengan tidak usah bingung makan siangnya di mana. InsyaAllah kita akan sediakan makan siang untuk sekitar 3.000 orang. Ya sekitar 3.000 orang. Jadi nggak usah bingung makan siang. Kemudian ibu-ibu nggak -ibu usah bingung, ibu itu kan 15 November nanti kalau orangnya banyak, terus toiletnya di mana? Selama ini kita mau ke toilet ibu-ibu bingung, kalau laki-laki banyak. Insya Allah nanti 15 November toilet yang di atas sudah jadi. Insya Allah ya doakan teman-teman saya dari Jogja, nanti kalau teman-teman saya Jogja lancar urusannya itu atas jadi itu. Ya. Tukangnya, saya lagi nunggu dari Jogja, insya Allah. Kemudian, satu lagi, ya satu lagi yang penting. Saya minta tolong jenengan semua, minta tolong. Untuk tanggal 15 November tadi, betul-betul ngajak tonggonya, ngajak temannya. Yang diajak gak beli buku gak apa-apa, tapi yang ngajak beli ya. ya. Yang diajak itu gak usah beli buku gak apa-apa karena saya mau jelaskan betul-betul dalil-dalilnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dan saya mau menjelaskan yang objektif, yang jujur, enggak mau ngikuti hawa naf, nafsu. Sebetulnya seperti apa toh ya? Yang enggak boleh saya akan bilang enggak boleh, yang boleh saya akan bilang Bo, boleh. Jadi yang dilarang saya akan bilang dilarang, tapi yang tidak dilarang saya akan bilang tidak dilarang Jadi objektif itu. Jangan karena bela Ahlus Sunnah Wal Jamaah Nanti ada orang aswaja yang amalannya nggak benar karena itu aswaja dibela, bela, nggak bisa. Pokoknya ini semua objektif sesuai dengan hukum Allah yang berlaku menurut ilmunya para ulama ya, ilmunya para ulama. Dan malam hari ini saya kedatangan tamu, ya kedatangan tamu dari Lampung atau Palembang. Dari mana? Sagen, dari Lampung atau Palembang. Ada di sini? Semalam WhatsApp, WhatsApp saya. Ya nanti kalau sudah mau munculkan diri selesai majlis ngadep saya, ya mungkin nggak mau munculkan dirinya. Tadi yang apa laporan saya dari Palembang atau Lampung gitu, meluncur ke majlis. Arohuloh, ya cukup jelas ya, 15 November. Ada yang mau nanya? Ada. Sudah malam. Ada lagi mana yang lain? Eh, silakan, pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Ah. Ah. Ah. Ya, singkat. Ah. Heeh. Ah. Ya, pendiam tapi pendendam. Heeh. Ah -ah. istrinya itu seorang wanita yang cerewet tapi punya sifat pemaaf oh ya, kelihatannya cerewet tapi pemaaf, yang ya. satu pendiam tapi pendendam, yang satu cerewet tapi pemaaf, lanjutkan Bu pada suatu ketika suami istri tadi sedang bepergian, mm -hmm. di tengah perjalanan mereka itu berpapasan dengan tetangganya mm -hmm. mereka itu tidak saling menyapa, uh -huh. terus istrinya itu cuma bertanya dalam hati enggak mau, tidak berani bertanya sama suaminya uh -huh. dan suatu saat E, di lain kesempatan, waktu suami istri itu sedang duduk-duduk di teras gitu mm. yang kemarin habis berpapasan tuh lewat di depannya mm -hmm. tapi dia juga tidak saling menyapa mm -hmm. akhirnya sang istri ini memper, e, memberanikan diri mempertanyakan sama suaminya loh mas, itu kan tetangga kita, kenapa kok tidak saling menyapa? istrinya mm -hmm. itu tanya gitu, terus suaminya jawab, enggak saya enggak mau, orang itu orang sombong katanya mm -hmm. loh kenapa? Dia itu pendatang di sini. dia itu orang baru, harusnya itu menyapa duluan Mentang-mentang uh. dia kaya, nggak mau menyapa orang yang pribumi gitu istilahnya uh. Terus, oh gitu, jadi orang lama, orang pribumi harus disapa duluan Kalau enggak, eh, kalau orang pendatang nggak nyapa namanya sombong, iya eh, Itu sama saja mas, kata istrinya Sama-sama sombongnya, uh. orang pendatang juga sombong Orang pribumi yang minta disapa duluan juga sombong kata istrinya uh -uh. Terus Orang sombong itu sangat dibenci oleh Allah mas Kalau mas gak mau dibenci sama Allah Ya harus ngalah Enggak usah lihat Mau dia sombong terserah Tapi kita jangan sombong kata istrinya uh -huh. Terus akhirnya sang suami tadi sadar Akhirnya memperbaiki hubungan yang dengan tetangganya itu uh -huh. Bisa berjalan dengan baik harmonis sampai Sekarang Terus yang Pertanya kedua Pertanyaannya bu sebentar, cerita dulu Beb langsung ke pertanyaan itu aja ya. hmm. sampai akhirnya ada 3 kasus Beb yang terakhir itu sang suami itu mau memutuskan silaturahmi dengan saudaranya sendiri Beb saudara ibunya karena gara-gara warisan pada suatu ketika sang suami istri itu mau e, berkunjung ke tempat saudaranya itu tapi suaminya itu tidak mau masuk Hmm. katanya suami tidak mau berhubungan dengan orang yang serakah gitu katanya hmm. terus sang sang istri tadi juga me istilahnya Nasihati. menasihati suaminya ah. bahwa orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga katanya ah. kata istri tadi kalau mas ingin mau masuk surga ya kita harus masuk sama-sama hmm. itu. Buka lanjutkan. terus akhirnya eh, yang ingin saya tanyakan babe Uh, apakah sikap istri Yang uh, mem, apa istilahnya me, Menasihati suaminya Termasuk menggurui dan dibenci oleh Allah Kata Habib kemarin Orang wanita, wanita yang suka menggurui suaminya Itu sangat dibenci oleh Allah Dan hmm. sebagai seorang istri Yang mengingatkan suaminya Yang hampir memutuskan silaturahmi itu Apakah termasuk uh, Sikap yang menggurui Dan dibenci oleh Allah Dan apabila itu betul Lantas bagaimana sikap yang terbaik seorang istri apabila e, menghadapi suaminya yang seperti itu? Saya kira pertanyaan saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, ini ini contoh. Mohon maaf ya, mohon maaf. Beliau kan nanya, betul? Nanya kan? Ngomongnya banyak atau dikit? banyak ya ngomongnya banyak nanya nanya ya sebagai manusia kita pengen ngomong terus atau pengen berhenti pengen beliau berhenti kan ya saya mau ngasih contoh aja pengen bar berhenti banyak yang nggak sabar pengen langsung mandek gak usah banyak apa cerita langsung bar saya sendiri begitu kan inti pertanyaannya apa karena mengingat wak waktu itu lo manusia manusia itu punya keterbatasan men Mendengar. Beliau didengar senang. Betul kan ya? Beliau didengar se senang. Tapi manusia punya keterbatasan untuk men mendengar. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak punya apa batasan untuk mendengar. Jadi maha mendengar. Allah suka mendengar kita. Kita ngerocos seperti ah, apapun. Mau satu jam, mau dua jam, mau tiga jam Allah akan dengarkan. Terus ya, akan dengarkan terus Apa yang kita sam sampaikan Malam hari ini, Allah ngasih contoh langsung Dengan pertanyaan tadi ini ya Ngasih contoh langsung Beliau bisa menikmatin bertanya Bisa menikmatin ber bertanya Karena saya ada dengarkan lah, Kenapa kita gak bisa menikmatin Minta sama Allah doa kepada Allah Padahal yang mendengarkan bukan saya Yang mendengarkan Allah subhanahu wa ta'ala Makasih bu Ini Ilmu dari jenengan itu buat jamaah. Nah, sekarang jawabannya. Jawabannya e, seorang istri itu memang ya taat pada suami. Tapi ada catatannya. Kalau disuruh maksiat tidak boleh taat. Lah, Kalau menasehatin itu kewajiban seorang muslim. Menasehatin muslim yang lain. Apalagi pasangan hidupnya sendiri. Seorang suami kalau lihat istrinya salah, ya harus menasihatin Istri kalau lihat suaminya salah, ya harus nasihatin. Cuma nasihatin itu ada caranya. Ada tak? Caranya. Jangan sampai caranya juga melanggar syariat. Misal, tahu nasihatin suaminya, suaminya di gue blog-gue blognya bodoh, ngelanangnya, ratau sekolah, ratau ngaji, ingat keset, makanya lah ini yang begini dosa bu. Ini namanya. Dia menghina orang lain, ya kan? Menghina orang lain aja nggak boleh, apalagi menghina suamisan sendiri. Jadi ya tetap dengan santun, dengan baik, dengan dengan pas, sesuai adab menasihati orang lain. Maka itu sangat baik kalau mau nasehatin sua, suaminya Jadi sikapnya betul, sudah nasehatin suami seperti seperti itu. Jelas ya bu ya, Insyaallah begitu. Terima kasih banyak. Tolong dilihat, diangkat yang tinggi, ya yang lurus. Tarik lurus, jangan takut. Ya, nih, ini apa namanya uh, flyernya begini ya. Hadirilah peda buku inilah dalilnya penjelasan Al-Quran dan Sunnah atas amalan kaum santri. Beli bukunya, Roy Dorpresnya, tiga laptop dan lain dan lain lain. Jenengan nabung mulai sekarang. Memang harga bukunya ini tidak tidak murah, tapi ya tidak mah. Mahal, Ketebalannya insya Allah 220 halaman 220 halaman Ukurannya kurang lebih 14 x 21 Harga 100 ribu sudah termasuk Seperti yang saya omongkan Jumaat lalu Makan bersama Dapat snack ya kan? Dan dapat kesempatan untuk mendapatkan door Door press Dan yang paling mahal Yang paling mahal Sudah ikut menyumbang membeli tanah majelis ini Ya karena kan saya masih mengumpulkan dana untuk melunasin Melunasin pinjaman-pinjaman ketika membeli ta, tanah dari teman-teman saya Nanti uangnya itu akan hasilnya digunakan untuk melunasin tanah dari majelis ini Dan juga menyelesaikan pembangunan Sehingga satu paket buku tapi multifungsi Ya banyak fungsi di dida, dalamnya Nah kabar gembiranya Makasih Kabar gembiranya Senin itu harus masuk percetakan Sampai malam ini yang sudah fix baru 90 halaman Jadi masih kurang 130 halaman Senin harus masuk percetakan insya Allah Dibutuhkan kekeramatan jenengan semua ya Mendoakan saya biar diberi kemudahan Petunjuk sehingga bukunya hasilnya bagus Barokah dan manfaat Itu yang dapat saya sampaikan ada pengumuman, hadirilah pengajian umum pembicara Habib Noval bin Muhammad al dari Semanggi Pasar Kliwon Solo, hari Sabtu Kliwon 7 November, jam Ba'dal Isya' sampai selesai, halaman Masjid Al-Hidayah Sonayan Jagalan Karang Nongko, Klaten. Ya. Daftarkan segera nama-nama leluhur anda pada panitia, bukan untuk doorpress ini ya. Nah, daftarkan segera nama-nama leluhur anda pada panitia untuk didoakan bersama dalam pengajian haul Kubro. Kemudian juga diumumkan di sini hadiri dan ikuti solawat dan pengajian akbar peringati tahun baru bersama Habib Novel Bimaat Aiditrus hari Ahad besok, ya Ahad besok ini 1 November, Babel Isak depan rumah Bapak Sarto di Kromong Nemplak, Gadingan Mojolaban. Dari jembatan Mojo ke utara 700 meter Dari pertigaan Pelumbuhan ke utara 1 kilometer Majlis Taklim dan Dikir Nur Hidayah Kemudian yang Terakhir Yow sama ini ya Hadirilah pengajian Rutin di Majlis Ar-Rawdoh Setiap hari Senin Ba'dal ba Isyak dan Rabu Ba'dal ba Isyak Selain Jumat ada Senin dan Rabu Yang Senin itu Fikih Tasawuf kitab Fathul Ilah yang mengajar Habib Muhammad bin Husain, kemudian yang Rabu ba'dal Isya itu kitab yang diajarkan Arba'in Nawawiyah yang ajar saya sendiri insyaallah. Kemudian sorenya khusus untuk ibu-ibu, ya khusus ibu-ibu kisah wanita-wanita yang solihah. diawali dengan belajar Al-Qur'an dipimpin oleh Ibunya Yahsahul Afiyah dan kawan-kawannya. Insyaallah barokah dan manfaat. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah agar semua yang dititipkan doa kepada saya, apapun permohonan doanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga penulisan buku ila dalilnya diberi kemudahan, diberi parokah kemudian semoga yang semua yang punya hajat di majelis ini apapun diwujudkan Allah taala, maqtuafiyah yang diridha Allah dan semoga kita diberi kesehatan, kesembuhan, dijauhkan dari segala penyakit dan semoga bangsa kita dilindungi dari segala bentuk Keburukan dunia maupun akhirah Dijadikan umat Islamnya Bersatu dalam kebaikan Dan segera diturunkan hujan yang bawa rahmat Untuk semuanya Dan dipanjangkan umur kita dalam kebaikan Kerempuan ketaatan, kesehatan, kebahagiaan Kekayaan, kemudahan, kelapangan Dan diakhiri kelak usia kita dengan Husnil Khatimah Al-Fatiha al al fatihah. Al-Rahmanir-Rahimanki, yabitin ya, kan Abu dua ya, kan Astain, yhidin surah al-Mustaqim, surah al-Qadir, namun ta'nihi maghiri magdubi al-hidhmalatul Qadir. Amin. Allahumma صلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِفْتَاحِ بَابِ رَحْمَةِ اللَّهِ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاتَ وَسَلَامٍ دَائِمَينِ بِدَوَامِ مُلْكِ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 فَسَامِحْنِي فِي مَا مَضَى وَمَا يَأْتِي وَاكْتُبْنِي فِي دِيوَانِ سَادَاتِي وَاسْلُقْ بِي سَبِيلَ نَجَاتِي فِي حَيَاتِي وَمَمَاتِي اللهم إني طامعٌ فِي عطاك راغبٌ فِي رِضاك مستسلمٌ لِكُضاك فَاكْتُبْنِي مِنْ أَوْلِيَاك وَاسْلُقْ بِي سَبِيلَ هُدَاك وَأَلْحِقْ